ada bintang syuting pasuruan untuk Blitar tercinta yang satu ini tentunya artis muda yang dimiliki Jawa Timur Rossi Reza Blitar kota patria tercinta thank you semuanya That's <laughs> it. I'm